lagu anak Islamis jangan lupa tekan tombol subscribe. Isami Jangan lupa tekan tombol subscribe.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 Kakil Memberi rizki pada umat manusia Ketiga Israfil tugasnya itu Meniup sangka kalah Keempat Israel bertanggung jawab Untuk mencabut nyawa Lima dan enam malaikat mulik menjaga pintu neraka sebelum itu malaikat ridwan menjaga pintu surga lupa tekan tombol subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe. anak isiami Jangan lupa tekan tombol subscribe 10 malaikat dan tugasnya anak islami Yeay! jangan lupa tekan tombol subscribe